PR Manager Kelompok Industri Makanan Orang Tua Group, Yuna Eka Kristina. Mbak Yuna, bagaimana komentar Anda? Sebenarnya sih mas, kalau misalnya Saya rasa sih memang itu sudah berlaku Di、uh, dunia makanan Dan minuman ya, karena secara Company, kita juga Kalau produk kita mulai mendekati Masa kadaluarsa Artinya tiga bulan menjelang masa kadaluarsa Kita habis, itu kita sudah melakukan Tukar guling ke toko-toko kita Atau agen-agen kita gitu.、Nah, Sebenarnya sih kalau misalnya Setiap perusahaan juga, terutama di perusahaan kami sih Misalnya kadaluarsanya Satu tahun, masa k a d a l u a r s a umur produk itu s a tahun, u t kadaluarsa di bulan Agustus ini sebenarnya itu masih bisa dikonsumsi sampai di bulan September, ada spare satu bulan、gitu. tapi kita memang untuk menjaga segala macam kemungkinan gitu, karena kita n gak g pernah tahu bagaimana cara penempatan, penaruhan produk-produk、uh, kita jadi 3 bulan menjelang masa kadaluarsa kita memang sudah tarik, sudah tukar guling semua barang-barang kita dengan produk yang baru、gitu. jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat sih hanya untuk menjaga keamanan, keamanan dan kelayakan bahan pangan itu sendiri sih mas Tapi itu kan bisa mengurangi masa peredaran produk. b e Terutama u l t untuk barang-barang yang、uh, tidak cepat ya tarikannya ya. Ya sebenarnya sih tapi kalau sebagai produsen juga kan menge mengedepankan sesuatu yang disebut kualitas ya mas. gitu. Kalau semakin dia mendekati masa kadal u a r s a berarti kan kualitasnya juga ada kemungkinan terutama apabila penempatan tidak benar ya. Itu ada kemungkinan juga kualitasnya akan、uh, menurun gitu. Nah kalau misalnya kualitasnya sudah lebih menurun dan itu di dikonsumsi oleh... publik gitu, ada kemungkinan kan b e r i m b a s pada image dari produk itu sendiri gitu, itu yang kita sebagai、uh, company OT sendiri itu menjaga hal-hal seperti itu sih mas Berarti tidak ada masalah dengan aturan ini ya Di satu pihak mungkin agak menyulitkan kita apalagi untuk barang-barang kita -barang Kita tidak terlalu kuat gitu Sehingga memotong masa penjualan itu sendiri gitu Tapi di lain pihak itu menjaga kualitas dan mutu produk Dan yang produk-produk yang agak kurang laku di pasaran mas tentunya Tapi kan kalau misalnya produk yang memang dia fast moving gitu ya Seperti yang sudah jadi market leader Dia kan rollingannya cepet kan gitu kan Bahkan cepat habiskan di pasaran sebelum masak ada luarnya itu masih jauh gitu Jadi itu mungkin untuk beberapa produk yang memang、uh, tarikannya agak sulit, g itu akan memang memotong masa penjualan itu sendiri.、Gitu. Demikian Yuna Eka Kristina dan saya, Rizal Andika.